Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Ma'asyiral muslimin Masing-masing kita adalah perindu sorga Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti Akan tetapi Apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya, jawabannya tidak, dan sangat disayangkan banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najatawalam tasluk masalika h inna safi na talam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya mengikuti jalurnya sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering coba perhatikan merindukan sorga semua bisa mengaku tapi menempuh jalan untuk menem mengikuti atau mendapatkannya banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga Dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut. Yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi. Dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya. Untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ilman, sahalallahu lahu bihi ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga Artinya sorga itu ada jalannya Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi Ketika dikatakan dalam hadis ini Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu belajar petunjuk Allah Memahami agamanya dengan benar kemudian mengamalkannya Dia akan dimudahkan jalan menuju sorga Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah Jalur-jalur menuju surga Bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakan-dambakannya Kepada apa yang dicita-citakannya Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu Itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia Ada godaan syaitan Tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Dengan ilmu, Allah akan mudahkan dilalui semua itu. Yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Jangan menjadikan diri anda pada golongan yang jauh dari Petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, Nabi Allah Taalaanhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal, yang diriwetkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan: An thalatha. Manusia ada tiga golongan. Fālī mun robbaniyun yang pertama alim Rabbani. orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi, para Nabi dan para Rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa mutaali mun sabilin najah, orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam. Kajian tentang Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Alaihi Wasallam Dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Dialah orang yang belajar Yang berjalan di atas jalur keselamatan Tetap berada di atas jalan menuju Surga, Diistilahkan dengan Muta'alimun ala sabilin najah Orang yang selalu belajar Dan dia berada di jalur keselamatan Dua golongan ini yang selamat Yang ketiga Hamajun ra'a Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu. Ketertarikan sama ilmu ada. Kemauan untuk mengkaji ada. Kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat. Tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat. Allah menjamin. Seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus. Selama dia berpegang teguh dengan tali Allah. Yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini dalil rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saaleh. Generasi terbaik umat ini Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua Dengan taufik dan karunia-Nya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu Sampai di akhir hayat kita Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak Maka dia akan terbimbing Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar Maka dia akan tersesat jalannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan man faraka dalila dhalla sabil barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil dari ilmu dalil dalam petunjuk agama maka sungguh dia akan tersesat jalannya demikianlah semoga bermanfaat Salallahu wasallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin